Al-ahkamus sawmi asawmu tak tarihi al-ahkamu arbaah Al-wujud wa'l-nadab wa'l-garoha wa'l-hormah Al-ahkamus adapun hukum-hukum puasa Adapun hukum-hukum puasa Asawmu adapun hukum -hukum puasa Tak tarihi datang kepada puasa tersebut Al-ahkamu beberapa hukum al-arba'ah yang empat Puasa itu sendiri memiliki hukum sebanyak empat hukum yang pertama adalah al-wujud, wajib Hukum puasa adalah wajib Yang kedua wal-nadbu, sunnah Hukum puasa adalah sunnat Dan yang ketiga adalah wal-karohatu makruh Makruh berpuasa Dan kemudian yang keempat wal hurmatu dan haram berpuasa. Kemudian al-ula, adapun yang pertama dari hukum tersebut adalah wajibun adalah wajib Hukum puasa yang hukumnya adalah wajib Wayakunu dan ada puasa yang wajib ini Wayakunu dan ada zalika puasa yang wajib tersebut Fisit tihalatin di dalam enam keadaan Puasa yang memiliki hukum wajib ini berada di dalam enam keadaan ya Enam puasa ini hukumnya wajib Al-awalu ada yang pertama Somur Ramadan adalah puasa Ramadan Puasa Ramadan hukumnya wajib ini yang pertama Kemudian yang kedua, shaumul qadha, puasa qadha bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan tidak berpuasa di qadha di bulan lain ini adalah puasa wajib juga. Puasa wajib yang kedua, shaumul qadha, puasa qadha. Kemudian yang ketiga adalah shaumul kafarah. Puasa kafarah. Puasa karena menebus atas kesalahan yang sudah yang sudah dilakukan oleh kita. Kita melakukan kesalahan, tebusannya ada yang berupa puasa. Ini namanya shaumul kafarah. Di antaranya adalah kafaratud dihar. Kafarat dihar. Dihar itu seorang suami menyamakan bagian tubuh istrinya dengan mahram atau dengan ibunya. Jadi anti kallahri ummi misalnya seorang suami yang mengatakan kepada istrinya kamu seperti bumbungmu seperti bumbung ibu saya kepada istrinya mengatakan seperti itu maka orang ini termasuk orang yang telah mendihar istrinya. Orang yang mendihar istrinya dia kalau kembali lagi rujuk sama istrinya Dia harus melakukan kafaroh Dan diantara kafarohnya adalah Memerdekakan budak ketika tidak mampu Baru puasa dua bulan berturut-turut Nah ini namanya somul kafaroh Puasa kafaroh ini hukumnya wajib Kemudian diantaranya juga Kafarotukotlin Atau kafaroh karena membunuh Membunuh karena tidak sengaja atau sebagian ulama dalam madzhab Syafi'i juga membunuh karena sengaja selain dikisos, dia juga harus membayar kafarok puasa 2 bulan berturut-turut atau juga orang yang membunuh karena tidak sengaja dia selain harus bayar dia dia juga harus melakukan puasa kafarah selama 2 bulan berturut-turut. Namun untuk orang yang dikisos tadi yang berpuasa adalah ahli waris, ahli waris akilahnya, ahli waris yang berpuasa setelah orang yang membunuh tadi dikisos. Atau jimai Ramadan, puasa kafarah karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di bulan Ramadan dengan menyetubuhi istrinya. Dia melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan Di siang hari bulan Ramadan Dia harus selain mengkodol Dia harus juga wajib membayar kafaroh Berupa puasa 2 bulan berturut-turut Nah ini Yang ketiga ini namanya puasa kafaro. ya. Yang pertama adalah puasa Ramadan Yang kedua adalah puasa kodol Dan yang ketiga adalah puasa kafaroh Puasa kafaroh ini uh, ada banyak diantaranya Di antaranya disini kafaroh jihad Kafaroh membunuh Dan kafaroh jimat di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang keempat Arabik adapun puasa wajib yang keempat adalah as-shaumu fil haji wal umrah. Adalah puasa di waktu haji dan umrah. Puasa di waktu haji dan umrah. Ini puasa 10 hari. Badalan aniz sebagai ganti dari menyembelih Fir fidyah di dalam fidyah Orang melakukan pelanggaran Atau meninggalkan kewajiban-kewajiban haji Yang orang ini diharuskan Membayar fidyah Ternyata dia tidak mampu membayar fidyah Maka dia harus berpuasa 10 hari 3 hari berada di, di Tanah Haram Dan 7 hari uh, Berada di, di rumah Nah ini kewajiban puasa Yang keempat seperti puasa fidyah namanya Kemudian yang kelima adalah Assawmu fil istisqah Puasa ketika kita mau melakukan sholat istisqoh Ketika mau melakukan sholat istisqoh Ini puasanya adalah puasanya adalah wajib Apabila pemerintah saat itu Memerintahkan rakyatnya untuk berpuasa Sebelum pelaksanaan sholat istisqoh selama 3 hari Maka puasa 3 hari itu hukumnya wajib bagi kita Kemudian yang ke-6 adalah Somun Nadar Puasa Nadar Kita berpuasa karena Nadar Saya Nadar Nanti kalau saya sembuh dari sakit saya Saya akan berpuasa Ternyata sembuh maka dia harus puasa Puasa ini adalah puasa wajib Yang namanya adalah Somun Nadar Maka enam puasa ini adalah Macam-macam dari Macam-macamnya puasa yang diwajibkan Di dalam syariat Islam